Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tablalamin Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Rabbi sallallahu alihi sadri Wa yasirlihi amri Akhlil uqdat hamin lisani Ya, hadirin Jamaah Majlis Zikir yang mudah-mudahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan bersama-sama memahami dan merenungkan mudah-mudahan keburu dua ayat ya. Ayat 87 dan ayat 88. Jika pun tidak sampai dua ayat, maka insyaAllah kita akan menyelesaikan ayat 87 saja ya. Pembahasannya cukup panjang. Kita membaca terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان والجيم بسم الله Kami telah memberikan kepada Musa al kitab Wa kufaina mimbar dihirusuli dan kami ikutkan setelah Nabi Musa itu dengan mengutus Rasul-Rasul. Wa -rasul. atain Aisyah bin Maryam al-Bajinati. Dan kami memberikan kepada Isa ibnu Maryam Al-Bajinat Penjelasan-penjelasan mukjizat Yang membuat atau yang menguatkan Pengakuan Atau kebenaran tentang pengakuan Mu'isa sebagai utusan Allah wa Wa'ayyadna'bu biruhil kudusi Dan kami kuatkan ia dengan malaikat Jibril Ruhul Qudus Afa kullama ja'akum rasulun akafta Setiap datang kepada kalian seorang rasul bima la tahwa anfusukum yang membawa perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian istab bertuh kalian menjadi orang-orang yang Takatur. Wafari komtetzet tu sebagian dari para nabi itu kalian bohongkan. Wafari kom tak dan sebagian lain kalian membunuhnya. Wokolu kulu buna kul. Mereka berkata hati kami sudah tertutup kata-kata ulf -kata nanti memiliki banyak arti ya, bisa juga bisa kita artikan bahwa hati kami sudah tidakkan lupa gitu dengan apa yang kalian katakan. Ba'dha 'anhumullahu bikufrihim. Yang benar adalah Allah telah melaknat mereka disebabkan oleh kekufuran mereka. Faqalilama yu'minun sehingga sedikit di antara mereka yang beriman. Baik mengambil waktu maupun kosong. Jadi dua ayat ini menceritakan tentang kasus ketika orang-orang Yahudi tak takabur ya, merasa gede sombong dalam menghadapi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membuat mereka membohongkan para Nabi bahkan membunuh mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengukuhkan kebenaran pengakuan mereka itu dengan berbagai bentuk muajizat yang menunjukkan kebenaran para nabi itu sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang kemudian membuat mereka menyebut bahwa diri mereka itu sudah kebal dengan dakwah-dakwah seperti apapun ya sehingga mereka menganggap bahwa mereka ada di dalam kebenaran dan para nabi itu ada di dalam kebatilan nah, itulah yang membuat mereka tidak banyak diantara orang-orang yangudi yang mengikuti dakwahnya para utusan Allah s.w.t. Nah itu secara umum tentang topik yang dibicarakan di dalam dua ayat ini, yaitu ayat 87 dan 88. Ya. Baik kita baca ayat bawah ini. Istigfar ya. wa takdiruhum al-ambiyah, wa qatluhum ilyahu. Pesoman orang-orang Yahudi, mereka membohongkan para Nabi dan membunuh, membunuh mereka, membunuh para Nabi. Yang Al-Ta'ala bani Isra'ina bilautuwi walainadi walmukhalafati walistikbari adal antiai. Allah Subhanahu wa Taala menyebati. Bani Israel itu dengan membangkang ya, Mereka sangat membangkang Ini yang disebut dengan Dua kalimat itu memiliki makna yang sangat dekat ya Yang dalam bahasa kita Kita bisa menerjemahkannya Dengan istilah membangkang ya. Jadi salah satu sifat Dari Bani Israel itu adalah mereka sangat membangkang ya karena itu maka ada satu istilah di dalam tradisi sofistik itu adalah yang disebut dengan enadia. Enadia itu pokoknya menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran, tidak bisa menerima ya kebenaran kebenaran apapun yang disampaikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan enadi. Wal mukhalafati al mukhalafah itu artinya adalah penyimpangan, menyalahi, ya, apa yang seharusnya dilakukan. Tidak mau taat, ya. Karena itu maka di dalam sebuah hadis dikatakan, "Kurum mati adhulunar jannata idlaman abad. Setiap umatku itu akan <tuh> masuk surga, kecuali orang yang menentang." Ya. Para sahabat bertanya, "Wa man ya Rasulullah?" Terus, memang siapa yang menanti itu? <coughs> Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannata, siapa yang taat kepada ulil amr akan masuk surga, wa man asani faqad Siapa yang maksiat kepadaku, maka sungguh dia yang telah menentang itu yang tidak akan masuk ke dalam surga, Nah, jadi yang disebut dengan al-mukharafah itu dalam isi lain adalah al-ibah, ya. dia menentang sehingga tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan karena itu maka di dalam hadis tadi itu menunjukkan bahwa orang semacam itu tidak akan masuk surga ya. Walistik baru alam anbiya, serta kesombongan mereka terhadap para Nabi. Ya. Jadi hadirul Hamdulillah, kesombongan ini menjadi biang dari segala bentuk penyimpangan, segala bentuk kekufuran dari kekufuran yang paling berat sampai yang paling dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu sebenarnya disebabkan karena al kibar. Karena itu di dalam sebuah hadis Ada seorang sahabat yang mengadukan tentang sahabat yang lain ya, Curhatlah ya, Mengadukan tentang sahabat yang lain Konon yang diadukan ini adalah Amr bin As Jadi Amr bin As itu adalah orang yang ketika berpakaian itu perlentek Bajunya selalu yang bagus Sendalnya juga selalu yang bagus Gitu disangka bahwa orang berpakaian seperti itu itu bentuk kesombongan <kuh> tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab bahwa inna allaha ha jameelun yahibbul jama' jadi dia mengatakan ya Rasulullah inna fulanan yuhibu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan wahai Rasulullah si fulan dia punya kecenderungan gitu kalau dia pakai baju, dia pakai baju yang paling baik, ya. Pakai sendal, sendalnya yang paling baik, gitu. Nah, ini disangka, yang kemudian saya katakan tadi, disangka bahwa itu merupakan bentuk ketakaburan, kesombongan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, itu bukan kesombongan. Indolah hajamilud karena sungguh allah itu indah, yahbul jamal, mencintai keindahan. Ya. Kemudian Rasul menjelaskan al-kibr, ketakaburan itu apa? Ketakaburan itu adalah mutarul haqqi wa kuntunnas. Ya. Mutarul haqq itu artinya adalah mengaola kebenaran. Wa kuntunnas merendahkan, melecehkan orangnya. Jadi ini selalu 11 12 gitu kan. Karena ada orang yang memiliki kecenderungan di mana ia menolak kebenaran yang datang dari orang lain maka pasti dimungkinkan sangat besar bahwa dia kemudian merendahkan orangnya. Nah tahu apa itu baru aja belajar gitu udah sore tahu gitu, nah, tahu apa lah, gitu, anak ya. masih imunisasi gitu. Nah itu yang kemudian <gitu> menjadi bagian dari energinya. Nah jadi hadirin rahimahumullah Selalu bahwa Maksiat Kekufuran dari kekufuran Paling ringan sampai yang paling berat Itu sebetulnya disebabkan Al-Qibru ini Karena itu maka billah, ya Termasuk salah satu Dari afatul ilmi Bukan hanya nisya Penyakit ilmu itu bukan hanya lupa Tetapi juga Al-Qibru ini, ini bahaya ya. Karena itu maka jangan sampai rasa keakuan karena kita sudah apa banyak membaca banyak mendengar kemudian banyak mengkaji itu tingkat pendidikan yang lu, apa, luar biasa ini membuat kemudian kita tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain karena ketika itu terjadi ini adalah ciri ya alamat di mana pintu ilmu itu sudah tertutup. Ya. Orang yang apa mau terbuka menerima dari siapapun ini yang memungkinkan dia bisa berkembang di dalam ini. Ya. Dan luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah sama orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang sangat terbuka. <tosong> ya. Satu contoh misalnya. <tosong> digambarkan tentang Umar bin Khattab di dibayangkan Umar bin Khattab ketika itu beliau adalah seorang Amirul Umminin bayangkan ya seorang pemimpin yang sangat besar wilayah wilayah yang telah ditaklukkan itu melebihi wilayah wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Alexander the Great bayangkan ya imperium ya orang sering menyebutnya adalah imperium ya, uh, Islam. Tiba-tiba kemudian ada seorang yang naik ke ya. Umar sedang di atas untanya. Dia berasal dari apa Aqrab. Aqrab itu adalah orang yang uh, apa di pedalaman mirip dengan kalau kita biasa menyebutnya adalah orang badui, orang badui, gitu. Jadi badui dengan badwi itu ada kemiripan, gitu. Jadi Arabnya mengatakan uh, badui, ya uh, kita biasa menyebutnya orang badui, sama-sama memiliki konotasi yang sama, gitu. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari perkampungan dan kemudian berteriak dihadapan Amirul Muminin Umar bin Khattab, ittakillah ya Allah bertakwalah kepada Allah Taala. Jadi kata-kata intakillah ini menunjukkan tentang bahasa yang kasar ketika konteksnya ya, maknanya benar ya. Tetapi disampaikan di dalam konteks yang kasar di mana Umar bin Khattab disangka ya, itu melakukan makzur kepada Allah, melakukan penyimpangan terhadap Allah terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa taala seorang sahabat yang lain kemudian marah sampai kata-kata keluar ya, biar aku yang memenggang kondak ya, uh, uh, leher uh, orang ini, wahai Amirul Mukminin, Amir Am Umar dan turun dari untanya mengatakanlah, ya. la khairafina idha lam nasma' wala khairafikum idha lam takuluha atau dibalik, la khairafikum idha lam takuluha wala khairafina idha lam nasma' a kata kata intaqillah ini kan pesan-pesan yang baik kan? menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah pesan moral yang luar biasa meskipun disampaikan dalam konteks yang kasar ya kan konteksnya saja itu tetapi pesannya benar bertakwa kepada Allah karena itu maka Umar bin Khattab mengatakan tidak ada kebaikan kalau kalian tidak mengatakannya tidak ada kebaikan di antara kita di antara kami kalau kita tidak mau mendengarnya. Nah, jadi ini luar biasa sikap Umar bin Khattab ini adalah meskipun beliau seorang Amirul Minit, orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam, ya, kemudian memiliki pengetahuan yang Rasul pernah mengatakan seandainya tanpa Umar, ya, maka kita akan binasa. Atau jika umat ini binasa, maka yang akan selamat hanya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda dengan Rasul dan para sahabat yang lain. Tetapi kemudian turun ayat yang membenarkan pandangan Umar bin Khattab itu. Rasul sampai mengatakan jika umat ini binasa maka satu-satunya akan selamat adalah Umar bin Khattab itu. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa pada diri Umar bin Khattab. Tetapi meskipun begitu ia mau mendengar apa yang dikatakan oleh seorang badui ya, seorang yang berasal dari kampung, seorang yang tidak berpendidikan tetapi menyampaikan pesan-pesan moral yang benar. Nah, jadi Hatibin rahimakumullah wal istikbar 'ala al-anbiya, -al kesombongan terhadap para nabi ini telah membuat Bani Israel itu sangat ya jauh dari tuntunan para rasulnya, ya. Wa annahum innam ma yattabi'una ahwaahum. Hal itu disebabkan karena mereka semata-mata mengikuti hawa nafsu mereka. Nah ini hawa nafsu, ya. Jadi Hatibin rahimakumullah apa yang disampaikan oleh hawa nafsu itu, itu seringkali berbeda atau pasti, dipastikan berbeda dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh akal sehat. Karena itu maka yang disebut dengan hawa al-hawa, hawa nafsu dalam bahasa kita, ini sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Meskipun sama-sama keluar dari kepala seseorang, gitu kan. Karena itu maka apa yang membedakan, parameter apa yang membedakan antara sebuah pendapat itu merupakan pendapat akal atau hawa nafsu. Nah ini yang kemudian menjadi problem epistemologi di dalam Islam. ya, Bahwa yang membedakan antara satu pendapat itu merupakan hasil kinerja akal atau ia merupakan hasil dari kinerja hawa nafsu adalah kesesuaiannya dengan parameter kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya karena itu maka sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hawa nafsu sesuatu yang sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang disebut dengan akal <tuh> karena itu maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan itu ada akal internal, ada akal eksternal gitu. Akal internal itu apa? Itu potensi kecerdasan. Potensi kecerdasan yang dititipkan oleh Allah di dalam diri manusia itu ya memiliki hubungan yang selalu kompatibel dengan wahyu. Wahyu itu artinya Al-Qur'an dan senar Rasulullah karena Nabi tidak berbicara kecuali ya berdasarkan wahyu ya. Nah ini selalu kompatibel, selalu sesuai, selalu support. Itu karena itulah maka kemudian ia menyebutnya sebagai akal internal. Ada yang disebut dengan akal eksternal, akal yang berasal dari luar diri manusia. Apa itu wahyu itu? nah seseorang itu akan mampu melihat punya pandangan yang benar kalau antara dua potensi akal ini digabungkan karena itu mirip dengan orang yang melihat coba bayangkan bapak ibu sekarang kita melihat dengan mata kita kira-kira apa syarat yang membuat kita mampu melihat Imam Ghazali mengatakan syaratnya dua yang pertama adalah matanya sehat yang kedua adalah ada cahaya yang memadai bayangkan siang hari, itu orang kemudian tidak bisa melihat kenapa? cahaya luar biasa terang tetapi ketika mata sakit, dia tidak bisa melihat matanya sehat, tetapi di malam hari itu gelap gulita tidak ada cahaya, apakah dia bisa melihat? tidak bisa melihat nah seseorang itu bisa melihat baik siang maupun malam ketika matanya sehat dan ada pencahayaan yang memadai nah itulah kesehatan berpikir manusia ya kemampuan manusia untuk berpikir dengan benar seseorang membutuhkan kecerdasan internal dalam bentuk akal sehat ya dan kemudian dia mendapatkan kecerdasan yang kedua yang ia dapatkan lewat wahyu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua potensi kebenaran inilah maka seseorang itu bisa berpandangan, bisa berpikir dengan benar. Nah, tidak mendapatkan cahaya dari luar itulah yang memungkinkan seseorang kemudian tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir. Karena itu maka tidak cukup seseorang itu cerdas, tetapi harus mendapatkan informasi kebenaran itu lewat juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maka seringkali ada orang yang sangat cerdas, tetapi pandangan pandangannya nyolong Kenapa? Ya, tidak ditunjuk. Karena ketika tidak ditunjuk maka potensi kecerdasan itu akan berperlua menjadi hawa nafsu dia dipengaruhi oleh faktor-faktor X gitu lah, di dalam dirinya sehingga yang berperan adalah bisikan-bisikan yang datang dari setan itu itulah yang kemudian membuat kecerdasannya menjadi penyebab di mana dia melakukan penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala jadi Habib Nurhammakullah yeah. Apa yang sedang kita lakukan ini dalam rangka ya mengembangkan kecerdasan eksternal kita, ya di mana tidak hanya kita memiliki akal yang yang cerdas, tidak hanya memiliki kecerdasan dalam bentuk akal di dalam diri kita, tetapi bagaimana kita bisa mengkonfirmasi apa yang kita pikirkan itu, ya lewat ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada. Rasulullah junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya apa yang kita pikirkan itu Tidak merupakan bentuk Dari mengikuti Hawa Naksud ya. Padahal Ta'ala Annahu Atta Musa Al-Kitab Bawa Tawrah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan Bahwa ia mendatangkan kepada Musa atau memberikan kepada Musa Al-Kitab Semua kita maklum bahwa Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Musa adalah Taurat, ya. Itu adalah pengetahuan dasar kita. Taharrufuha wa baddaluha. Yang menjadi problem di kalangan Bani Israel itu adalah di mana mereka melakukan tahrif. Melakukan tabdil. Apa yang disebut dengan tahrif, ya? Al-Qur'an mengatakan yuharrifun al-karima an mawadhi'ihi melakukan penyimpangan sebuah kalimat dari makna yang sesungguhnya karena makna-makna itu di dalam ilmu mantik ada yang disebut dengan al-makna bil wad'i ya apa yang disebut dengan makna bil wad'i semua istilah di dalam apapun Maka pemakai istilah itu, pemakai bahasa itu memiliki kesepakatan bahwa Kalimat-kalimat itu memiliki makna-makna yang khas Kata-kata laki-laki ini dipahami sama gitu, kan, Oleh semua orang pemakai bahasa Indonesia ini <tuh>. Istilah perempuan itu dipahami sama Oleh seluruh pengguna bahasa ini Ini yang disebut dengan al-makna bilwakayah al-ma'na bil-wati' inilah yang kemudian dia secara bahwa diumuskan ya sebagai makna-makna yang terdapat di dalam kamus gitu, itu yang disebut dengan al bil-wati' apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka kemudian mendatangkan makna baru yang tidak dikenal, tidak disepakati sebagai makna dari bahasa itu atau kalimat itu Nah, inilah yang kemudian sekarang disebut sebagai pendekatan hermeneutika. Gitu. Jadi, hermeneutika adalah satu pendekatan dahulu itu pernah dipakai oleh orang-orang Yunani, ya. Mengelucu pada sebuah sosok yang disebut dengan uh, Hermes. Karena itu kita mengenal Hermes, itu Hermes itu sekarang jadi apa merek ya. <laughs> <laughs> Tapi memang itu asalnya dari situ ya Hermes. Hermes itu itu diakui oleh orang Yunani sebagai mirip dalam bahasa kita nanti. Ya. Jadi ada satu literatur ya yang mereka sebut sebagai Firman Tuhan yang ada di Bukit Olympus ini adalah satu struktur bahasa yang sangat klasik yang ketika itu orang tidak lagi memahaminya kan sama juga bahasa Sunda yang klasik kita orang Sunda sekarang sudah tidak paham ya? bahasa Indonesia tahun 45an itu berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang ya? uh, apa, uh... Sebab misalnya bapak ibu baca misalnya bukunya Soekarno misalnya uh, di bawah <tuk> berder apa bender di di bawah pajak polusi ya <tuk> bender di, di bawah bender polusi gitu kan lah. uh, apa uh, saya pernah membacanya itu luar biasa tuh Soekarno itu luar biasa punya pikiran-pikiran yang sangat apa maju ya menciptu dalam banyak hal itu kontroversi gitu. Tapi kalau kita baca, itu itu terkadang tertaruh sendiri gitu, karena ada istilah-istilah yang sekarang tidak lagi dipakai gitu, seperti misalnya apa? Saya lupa istilah yang apa yang beliau pakai itu istilah zonder, zonder gitu, zonder itu zero gitu, ya zonder apa lupa, S sering, oh, sander apa sering suka itu ngobrol itu, itu. Nah, jadi itu baru tahun 45. an itu kan yang sekarang sudah tidak lagi dipakai. Nah, juga sama. Karena itu maka kemudian Hermes ya berusaha untuk memahamkan bahasa-bahasa sastra klasik Yunani itu menjadi makna atau dengan mendatangkan makna-makna baru yang tidak dikenal sebagai makna dari kalimat-kalimat yang ada di dalam karya sastra itu. Nah, inilah yang kemudian orang yang mudi mendapati bahwa Taurat itu ditulis di zaman bukan zaman mereka karena itu maka bahasa-bahasa Taurat itu tidak lagi dikenal atau maknanya tidak lagi dikenal karena itu maka mereka kemudian mendapati ya tradisi dari Hermes itu yang kemudian disebut dengan hermeneutika itu menjadi cara mereka melakukan pendekatan terhadap Taurat sehingga mereka bisa mendatangkan makna-makna baru. Nah, karena itu maka mereka tidak peduli apa ini makna bangsanya makna kamusnya apa, tidak lagi peduli. Yang penting adalah bisa mendatangkan makna yang bisa dianggap up to date ya dengan situasi di mana mereka hidup itu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan tahrir. Ya apa yang disebut dengan tabdil, tabdil itu merubah satu kalimat dengan menuliskan kalimat yang lain itu yang disebut dengan tabdil di dalam sejarah tradisi Taurat, perjanjian lama, itu seringkali kemudian dibahas oleh para ahli bahwa tabdil yang mereka lakukan itu tidak serta-merta atau tidak selalu didasarkan oleh hawa nafsu tetapi terkadang didasarkan oleh motif kesolehan apa maksudnya? Mereka memiliki satu manuskrip, ya manuskrip perjanjian lama. Bapak Ibu, -Ibu bagi siapa di antara kita yang apa yang uh, pernah membaca sebuah manuskrip itu luar biasa. Saya dulu pernah melakukan penelitian, ya. saya masuk ke apa Darul Kutub Masriyah, perpustakaan Nasional Mesir, kemudian ingin mencari apa manuskrip yang bisa dikaji untuk sebuah kajian filologi. Kemudian masuk daru daru apa al-Makhutot al-Arabia, Ma'had al-Makhutot al-Arabia, ya satu institut khusus manuskrip manuskrip Arab itu, dan itu adalah manuskrip manuskrip yang dikopi dari berbagai perpustakaan dunia, Berlin, dan ada yang dari Leden, ada macam-macam itu per, literatur literatur Arab itu, tapi kan sudah di ambil gitulah kan, pada masa penjajahan terhadap ke Timur Tengah itu sehingga kemudian Umat Islam sekarang harus ngopi gitu kan untuk dibawa lagi ke negaranya gitu luar biasa itu, membahas manuskrip itu luar biasa harus memakai kaca pembesar, harus pakai kemudian film gitu. baru kemudian kita bisa melihat huruf demi huruf, kalimat demi kalimat tetapi apakah setiap kalimat yang dituliskan zaman dahulu itu itu dengan tulisan yang masih butuh sampai sekarang? tidak terkadang banyak tulisan-tulisan kalimat-kalimat yang sudah tidak lagi jelas nah, maka seorang peneliti ya, dalam kajian filologi itu dia harus merekat kira-kira ini kalimat yang dituliskan oleh penulis itu apa? gitu, sehingga benar kita bisa merekonstruksi makna dari sebuah tulisan itu Nah, jadi manuskrip-manuskrip perjanjian lama itu kondisinya sudah begitu. Sehingga mereka kemudian ketika menuliskan ulang, mereka kemudian mereka reta apa sebenarnya kalimat ini. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kalimat yang direkonstruksi itu adalah dianggap sebagai kitab suci firman Allah. Ketika salah menempatkan kalimat Padahal sungguhnya bukan begitu Itulah yang disebut dengan tabdil Nah ini adalah tabdil merubah kalimat demi kalimat Yang karena motif kesalahan Itu, itu motif kesalahan Tapi apakah ada motif-motif lain? Banyak karena mereka cenderung ketika mereka mengikuti hawa nafsunya Mereka kemudian mendatangkan kalimat-kalimat yang secara sengaja Itu adalah kalimat yang berbeda dengan naskah aslinya nah ini yang kemudian disebut dengan tahrib dan tadil ya wahwana pu awami rohau awwaluha mereka menyalahi ya berbeda dari perintah perintahnya serta berusaha untuk melakukan takwil nah itu yang tadi saya katakan karena itu maka ketika sekarang orang melakukan pendekatan hermeneutika itu adalah pendekatan yang di dalam tradisi Islam itu mirip dengan tawil tetapi tidak sama dengan makna tawil ya. Karena itu Nasr Hamid Abu Zaid ini kajiannya adalah kajian tafsir hermeneutika ya. Nasr Hamid Abu Zaid dulu ya, dia menyebut bahwa menafika itu adalah tawil ya. Kenapa? Karena yang disebut dengan tawil adalah berusaha mendatangkan makna ya. Iya tidak sesuai dengan makna kamusnya tetapi memiliki secara konteks itu benar seperti misalnya kata Yadullah Yadullah itu bahasa kamusnya adalah tangan Allah tetapi mengatakan tangan bagi Allah ini kan bermasalah karena akan melakukan pendekatan personifikasi Ya terhadap Allah, Allah memiliki struktur anatomis, itu ada kepala, ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki. Dan ini kan yang kemudian melahirkan satu pemahaman yang keliru tentang Allah, dan itu bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Karena itu maka tabiin kemudian mendatangkan makna yang tidak sesuai dengan makna Kamus, tapi tapi secara kontekstual, ya dan kemudian didukung oleh ayat dan asbab ah, dan dan lain bahwa kata yat itu artinya adalah kekuasaan. Nah, jadi ya Allah dipahami sebagai kekuasaan Allah. Kata yat sebagai kekuasaan itu berbeda dengan ya makna harfiahnya yat sebagai tangan. Nah, jadi ada kemiripan meskipun kemudian apa yang disebut dengan takwil itu itu bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama ya tetapi pendekatannya melakukan memahami nas-nas yang mutasyabihah itu imma ta'wil atau takwil ketika ta'wil tidak dibutuhkan maka ta'wil menyerahkan makna itu sepenuhnya kepada Allah tetapi ketika dibutuhkan ya, orang kemudian mendesak masa Allah punya tangan nah, maka kemudian ta'wil diperlukan untuk membuat seseorang itu terbebas dari pemahaman yang menyimpang tentang akidahnya ya, karena itu maka Imam Nawawi mengatakan dua-duanya merupakan pendekatan yang sah yang harus dikedepankan adalah ta'wil ketika tidak ada masalah Ya, ketika ada masalah yang membuat orang kemudian memahami akidah secara salah Maka takwil ketika itu diperlukan sebagai sebuah cara mendekatkan makna yang kurang lebih ya benar sesuai dengan tuntutan-tuntutan bahasanya Nah mereka itu bukan begitu ya, Tetapi secara sengaja mendatangkan makna-makna lain Gitu kan Meskipun secara kontekstual itu tidak sesuai dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang dikandung di dalam kitab suci itu. Warsalar rusulawan nabihi nami bangadihi dan Allah mengutus para rasul dan para nabi setelah Nabi Musa itu. Ya, Nabi-nya yang kumu Nabi Syariatihi mereka adalah orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Allah subhanahuwataala kamilah taala. Ta di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna enzalnat tawrata sungguh kami telah menurunkan Taurat, fiha hudat wal nur di dalam kitab Taurat itu ada hidayah dan ada cahaya ya. mengandung hidayah dan cahaya yahkumu bihan nabi yunan ladhina aslamu orang-orang atau para nabi itu menjalankan hidayah dan cahaya itu Ya, mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melerapkan hidayah dan cahaya itu Lilladina <coughs> hadu Kepada orang-orang Yahudi Warbaliyuna Orang-orang yang disebut dalam bahasa sekarang itu adalah orang-orang Rebbali Rebbali itu adalah orang-orang yang uh, Semata-mata mengikuti Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mempelajari memahami dan mengamalkan hukum-hukum Allah, warahban dan para rahib mereka, para pendeta mereka bimastuhi ilumin kita dari apa yang telah dijaga, ya, bahawa mereka memiliki kemampuan untuk menjaga kita kepada Allah, wakhanuarihi shuhada dan mereka menjadi saksi atas hal itu. Al ayat. Wala hadza qala dan oleh karena itu maka Allah berfirman waqafna min ba'dhihi birrusul kami telah mengikutkan kepada Musa setelahnya dengan mengutus banyak utusan Allah Subhanahu wa ta'ala qala asadi an abi malik asadi dari abi malik mengatakan maksud waqafna artinya adalah atbarna kami mengikutkan wa qala wa yang lain mengatakan ardafna menyertakan ya wa kullu qaribun semua makna itu dekat karena qaul taala ta sebagaimana Allah berfirman tsumma arsalna rusulana tatra kemudian kami mengutus utusan-utusan Allah itu Tartro Tartro itu artinya ada satu data kemudian pergi didatangkan utusan yang lain dia sudah meninggal dunia Allah mengutus yang lain ya terkadang seorang nabi itu masih hidup kemudian Allah mengutus yang lain nah jadi dua-duanya itu dekat ada nabi ia kemudian diutus setelah nabi sebelumnya meninggal ada nabi yang diutus oleh Allah padahal nabi sebelumnya itu masih hidup nah ini yang disebut dengan waqafaina min ba'dhihi birrusul jadi hadir rahimakumullah ayat ini menguatkan ya ayat-ayat yang lain yang menyebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan bani Israel itu dengan mengutus banyak sekali utusan Allah yang berasal dari kalangan Israel atau bani Israel ya dari mulai apa dari mulai uh, apa Ibrahim Isak nah Isak inilah yang kemudian menurut apa melahirkan sejumlah para nabi yang ya, jumlahnya lebih banyak atau paling banyak Dibanding dengan keturunan-keturunan Yang datang dari kalangan Ismail ya, Itulah yang kemudian mereka Sangat berbangga saya pernah menyampaikan Bahwa Sejarah Bani Israel itu Saking bangganya mereka dengan Status Sebagai muhtar", gitu, Sebagai Bangsa pilihan Tuhan ini mereka kemudian mengatakan kami memiliki keutamaan di mana kami memiliki nabi jumlah nabi yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain ya. karena itu mereka menyebut ada silsilah nabi-nabi besar ada silsilah nabi-nabi kecil gitu saking banyaknya itu gitu nabi-nabi besar maksudnya adalah para nabi yang masuk dalam nabi dan rasul yang 25 nabi-nabi kecil yang tidak masuk dalam kategori nabi-nabi yang para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya. Musa wa laqad Musa al-kitaba wa qaffainaa min ba'dihil Ya. Ini menceritakan tentang Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya, dalam bentuk Alkitab Al kitab ini adalah Taurat dan setelah Nabi Musa kemudian Allah mengutus para nabi yang lain, gitu. Baik hatta kotama anbia nabi Israel dengan Isa nabi Maryam sampai kemudian Allah menghatumkan menutup nabi nabi bani Israel dengan Isa bni Maryam yeah. dengan Isa bni Maryam jadi siapa nabi terakhir di kalangan bani Israel adalah Isa. Nah, Abi di mukhalafat Fi di beberapa ahkam maka karena ia mengakhiri masa kenabian Bani Israel maka Allah mendatangkan atau menurunkan hukum-hukum di dalam Injil sesuatu yang berbeda dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat di dalam banyak hal oleh karena itu maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Isa baikina penjelasan-penjelasan kemujizatan-kemujizatan yang berbeda dengan kemujizatan yang diberikan kepada para nabi sebelumnya di kalangan para nabi dari Bani Israel. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, paragraf ini menyebutkan betapa bahwa Isa itu adalah nabi terakhir di kalangan Bani Israel karena ia terakhir maka Allah memberikan hukum menurunkan hukum yang berbeda dalam banyak hal dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat. artinya apa? Nabi-nabi sebelum Isa itu selalu datang dengan hukum-hukum yang sama dengan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat karena itu maka di kalangan Bani Israel apa yang disebut dengan apa Hai uh, perjanjian lama itu yang paling utama adalah Taurat jadi saya lupa ada berapa puluh kitab suci itu uh, Taurat itu terdiri dari lima kita lima aspar hamsat aspar ya, jadi lima kitab ini ini yang kemudian semuanya disebut dengan Taurat ya disebut dengan Taurat saya lupa rincian-rinciannya ya dan ini adalah yang paling penting di kalangan Bani Israel itu nah para nabi sebelumnya sebelum Isa ini mengacu pada hukum-hukum yang ada di dalam kitab itu mereka memberikan peringatan kepada manusia ya Merah, merujuk pada hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Tauhid dalam Tauhid. Apakah Allah tidak menurunkan wahyu kepada mereka? Menurunkan wahyu, tetapi wahyu itu kemudian memperbaharui mengingatkan kembali manusia terhadap hukum yang ada di dalam Tauhid. Kenapa mengingatkan kembali? Karena orang-orang Bani Israel itu itu telah menjadikan Taurat itu sebagai bagian dari tradisi wisat tradisi oral Inilah yang kemudian pernah disebut oleh Israel ya bahwa Taurat yang ada sekarang yang terdiri dalam 5 kitab itu itu merupakan kumpulan kodifikasi atas tradisi oral yang terjadi di kalangan Bani Israel selama lebih dari 1.500 tahun 1.500 tahun bayangkan apa jadinya 1.500 tahun ya, e, seseorang menghapal atau seseorang tahu di, tentang agama yang kemudian diajarkan dari lisan ke lisan sampai pada akhirnya datang apa yang, di, apa yang disebut dengan Azra' ya, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Uzair Ya, mereka menyebutnya Azra' gitu. karena itu maka terkadang ada orang namanya Azra' gitu semuanya Azrael itu adalah Musa itu gitu sama dengan apa uh, Yosef pada Yusuf gitu gitu <laughs> nah jadi Azrael itu kemudian memqualifikasikan kitab suci itu dari tradisi misal itu bayangkan ini gimana apa perubahan-perubahannya itu gitu nah karena itu maka ketika datang seorang Rasul itu dia mengingatkan karena memang Taurat itu tidak terjadi dengan mutu kita mengingatkan apa yang pernah diturunkan Allah Allah kepada Nabi Musa ajarannya sama gitu tetapi kemudian diingatkan diulang lagi dan terus sampai kemudian datang Nabi Isa sebagai nabi terakhir nah beliau diturunkan oleh Allah wahyu kepadanya mendatangkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ada di dalam Taurat di dalam Al-Qur'an tetapi sebagian memang merujuk juga sama dengan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Baik. Nah, karena ia ya, Nabi Isa itu adalah nabi akhir zaman dan mendatangkan hukum yang berbeda dengan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, maka Allah memberikan mukjizat yang ekstra kepada Isa, gitu mujizat yang ekstra. Ibn Abbas mengatakan, dan ini misalnya disebutkan di dalam surat Ali Imran adalah tentang rincian mu'jizat-mu'jizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Isa AS. Seperti apa? min ihya'il mautah. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Bayangkan ya. Kemudian wahala kahu minat ini kehayaan tuirifayung fakhufihi pataku no tuirampidnillah. Ia membuat dari tanah liat, ya, struktur seperti apa? Seperti burung. Kemudian ditiupkan sehingga kemudian menjadi burung dalam arti sesungguhnya dengan izin Allah. Ya, nah ini kan mujizat-mujizat yang di luar. Uh, biasa gitu. Uh, kemudian Mbak Ibraulah skor menyembuhkan penyakit-penyakit yang ketika itu dianggap tidak bisa disembuhkan. Ya seperti kalau misalnya sekarang kan mulai misalnya uh, AIDS gitunya itu uh, dianggap tidak ada obat yang meskipun sekarang sudah mulai gituan. Uh. Dulu juga ada penyakit-penyakit yang ketika itu sudah diponis so oh, tidak bisa di apa. Uh, disembuhkan. Nah, disembuhkan dengan mukjizat Nabi apa Isa al Itulah yang kemudian membuat Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Al-Masih itu artinya adalah terkadang dalam maknanya ia mengusap. Mengusap sesuatu yang sakit tiba-tiba menjadi sembuh. Karena itu maka orang sering kali kemudian kalau ada orang yang anak misalnya apa sakit jatuh kemudian kita nus tiup, tiwuh misal insyaallah sudah sembuh gitu <laughs> <laughs> <laughs> ini memang eh, eh, nah, dari dulu dari dari sunnahnya memang begitu gitu tradisi harapan gitu. orang kemudian menyembuhkan sesuatu itu diusap-usap ditiru gitu dan itulah yang disebut dengan animasi ah gitu sehingga kemudian ya isa dikenal dengan animasi ah gitu Nah, wa akhbaruhu bil ya. Kemudian Nabi Isa diberi kabar sehingga ia tahu tentang perkara-perkara ghaib. Ya. Di dalam surat Ali Imran disebutkan Nabi Isa tahu tentu cadangan-cadangan makanan yang ada di rumah orang-orang yang ada di hadapannya ketika itu di rumah bapak sekarang ini gitu <gifat> jangan ngeluh gitu karena daging sapi banget <gifat> masih ada di instronya <gifat> gitu itu yang kemudian dikatakan seperti itu maksudnya kurang lebih lah gitu <gifat> yang disebutkan oleh Isa al ketika itu gitu Wahai ilmu birhul kudus, kemudian Allah menguatkan Nabi Isa itu dengan rohul kudus. Mari ikat cipit. Wajibrin wa alis sana. Maya dulhum ya. alasid kehevi majahum bihi. Untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Isa sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini adalah muajjizat muajjizat yang diberikan oleh Allah kepada Isa as. Kalau kita menerusul atau menganalisis ya jenis-jenis mojizat ini, ini kan mojizat-mojizat alam gaib semua nih, ya menghidupkan yang mati, ya kan? Kemudian apa? Meniupkan tanah liat menjadi burung yang hidup. Nah ini kan luar biasa, ya. Kemudian mengusap sesuatu atau penyakit yang tadinya dikatakan itu tidak bisa disembuhkan menjadi sembuh. Hadirin rahimahumullah, orang terkadang mengatakan bahwa ini adalah kemujizatan yang bersifat medis. Disebabkan karena ketika itu, Bani Israel itu ahli di bidang medis. Pertanyaannya benar gak? Gitu. Saya mengkaji perbandingan agama-agama. Dan ternyata tidak begitu Ini bukan karena Bani Israel ketika itu adalah Orang-orang yang ahli dalam bidang medis Tetapi karena Pembangkangan mereka terhadap Sesuatu yang gaib itu, itu lewat batas Karena itu Maka Allah mendatangkan mujizat Nabi Isa itu sesuatu yang Tidak bisa dibantah Kecuali ada Sesuatu di luar yang Bersifat materi ini Kan itu, coba bayangkan orang mati ya sudah mati ini kemudian dihidupkan kembali apa yang membuat orang mati dihidupkan kembali nah ini kan sesuatu yang bersifat gaib, ya yang tidak bisa tidak kecuali orang membenarkan oh, ternyata ada faktor hidup ini yang tidak bersifat materi membuat tanah liat berbentuk burung di piung jadi hidup sebagai burung, ini kan bayangan. Jadi ini adalah ya mojizat-mojizat dalam rangka memberikan bukti di kalangan Bani Israil bahwa yang gaib itu ada. Allah yang menjadi sumber kehidupan itu adalah sesuatu yang konkret, real terjadi. Dan ini yang menunjukkan kemudian di dalam kritik terhadap Bani Israel bahwa kecenderungan materialistik mereka itu sudah sedemikian akut sejak zaman dahulu, gitu. Jadi kecenderungan materialistiknya, gitu. Baik, nah jadi itu yang kemudian mengapa Allah mendatangkan mujizat Bani, apa, terhadap Isa ini sesuatu yang semuanya adalah bersifat gaib, ya tetapi meskipun begitu, pas tarda takzimu Bani Yisro'i lalahu ya, membohongkan, orang Bani Yisro'i itu semakin membohongkan jadi semakin datang bukti-bukti yang tidak terbantahkan terhadap kebenaran, kenabian Isa AS maka pembakangan mereka itu semakin menjadi-jadi, luar biasa ya. karena itu maka Bapak Ibu kalau saya tanya kira-kira berapa jumlah ya orang-orang yang berhasil didakwahi oleh Isa al-Islam ada berapa jumlahnya Ya, 11, 1 hiyana, eh 12, 1 hiyana tinggal 11 itu yang disebut dengan para Rasul ya itu yang kemudian apa menyebar ya Uh, apa misalnya Petrus misalnya Aleksandria di Mesir terus menyebar dan mereka lah yang kemudian menda'wah. Bayangkan Nabi Isa berdakwah hasilnya hanya 11 orang saja. Berapa jumlah sahabat ketika Rasul meninggal dunia? Berapa? Jumlahnya uh, adalah 11 satu hiatan jadi 11 berbanding seratus dua puluh ribu bayangkan keberhasilan sulung masalah, tetapi itu setelah wayan nabi ini dahya setelah butuh maha orang masuk Islam itu bukan lagi hitungan satu dua itu satu kaum semua masuk Islam satu suku masuk Islam semua sebelumnya eh sama masuk Islam sebulat Alhamdulillah orang masuk Islam satu-satu gitu sehingga sampai kemudian umur perjalanan dakwah Nabi itu 21 tahun kurang lebih itu umat Islam hanya berjumlah ribu saja ya kurang lebih gitu kan. karena yang ikut ke Mekah di tahun ke-8 itu kan 10.000 ya ya diancam-ancam oleh para ulama ya sekitar yang tertinggal di Madinah itu ya itu sekitar 2000 ribuan lah katakanlah itu orang-orang yang sudah tua, itu anak-anak yang belum mampu melakukan perjalanan, orang-orang yang sakit. Ya kurang lebih lah kalau misalnya di apa di jumlah jamlek lah, gitu. <laughs> itu kemudian sekitar 12.000 gitu. Nah, ditambah bayaran jadi 120.000 ya baik ya jadi itu yang kemudian kenapa hanya sebelas orang saja itulah yang menjadi karakter bani israil di mana disebutkan peshtad dan takzimu bani israililah wahasaduhum eh. wa inaduhum limukhala fatir fil barudi ya demikian mereka ya kemudian apa eh, pembangkangan mereka sehingga mereka menolak Ya, ajaran-ajaran Taurat dan kasus yang lain gitu artinya dalam kasus banyak orang bahwa Allah taala ikbaran al-Aisa sebagaimana Allah menceritakan ketika menggambarkan meng mengabarkan tentang Isa waliuhillakum wa'adad dharrihum 'alaikum <coughs> dan agar aku Menghalalkan untuk kalian sebagian dari apa yang telah diharamkan untuk kalian Ini maksudnya apa ayat ini? Nah ini ayat yang membenarkan bahwa sebagian hukum yang ada di dalam Taurat itu Berbeda dari hukum di dalam Injil itu Berbeda dengan hukum yang ada di dalam Taurat Apa yang ada di dalam Taurat itu kemudian diharamkan di dalam Taurat Itu kemudian dihalalkan di dalam Injil wajitukum biayatim mir rabbikum dan aku mendatangkan itu ayat-ayat yang datang dari rab kalian. Ini yang tadi disebut dengan mukjizat-mukjizat -mu itu al-ayat. Fakannaqbalu Israilatu amilul anbiya'a aswa'ul muamalah. Maka Bani Israil memperlakukan para nabi dengan perlakuan yang sangat yang paling buruk ya. Fakarin kan yukadzibu, sebagian dari para nabi itu kemudian mereka bohongkan wa qari' tuluna sebagian itu kemudian mereka bunuh pemadha ta illa diannahum ya tunahum bil umuril mukhalifati li ahwaihim wa araihim hal itu disebabkan karena para nabi itu mendatangkan hukum-hukum ajar ajaran-ajaran yang berbeda dengan hawa nafsu dan pandangan-pandangan mereka Wa billilzami biahkam at-taurat allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha dan karena para nabi itu ya mengajak untuk berkomitmen terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Taurat padahal mereka itu sudah secara sengaja ya secara ideologis dalam bahasa kita itu memang berusaha menolak dan menentang ajaran yang ada di dalam Taurat itu. Fa liha kana dzalika yasukku alaihim. Oleh karena itu maka keberadaan para nabi itu itu memberatkan bagi mereka, ya. Baghadzuh. Oleh karena itu maka mereka membohongkannya. Uruba maqatlu ba'dahu sebagian mereka itu kemudian bunuh seperti misalnya mereka pernah membunuh Nabi Zakaria. Mereka juga pernah membunuh Nabiullah Yahya ya, alaihissalam. itu adalah contoh-contoh dari nabi yang masuk dalam kategori nabi besar menurut mereka yang mereka uh, bunuh dan banyak lagi nabi-nabi yang uh, apa mereka bunuh. Walihat aku ala taala oleh karena itu maka Allah berfirman: Afakun lama ja'akum rasulun bimala tahwaan pusukum setakbar pun. فريقا كذبتم فريقا تقتلون itulah yang kemudian di dalam ayat ini ya disebutkan dengan sebuah pertanyaan yang retorik apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian kalian kemudian istakbartu ya apa uh, menyonggokkan diri sebagian mereka bohongkan dan sebagian mereka itu kalian membunuhnya. Baik, ruhul kudus wajib bila alisalam. Nah di dalam ayat tadi ini dikatakan wahai ada hubir ruhul Nabi Isa itu kemudian dikuatkan oleh ruhul kudus, ya ruhul kudus. Karena itu kata-kata roh kudus ini menjadi sesuatu yang sangat formal <coughs> di dalam teologi Kristen ya. Karena itu Trinitas itu Tuhan Bapa Tuhan anak dan Ruhul Kudus Nah itu Ruhul Kudus Nah jadi Ruhul Kudus itu siapa? Ruhul Kudus wa Jibril Ruhul Kudus itu adalah Jibril Waddalilu ala anna Ruhal Kudusih wa Jibril Ya ada pun yang menjadi Dalil bahwa Ruh Kudus Itu adalah Jibril Kamana So'la ibn Mas'ud Fi Tafsiri hadihil ayati Sebagaimana yang secara persis dikatakan oleh ibu aku, ibu Masood di dalam mengabsarkan ayat ini, watahaba ahwal adalik ayat Abu Abbas, wah Muhammad bin Kaab, wah Ismail bin Khalid, wah Sadi, wah Rabi bin Anas, wah Al Al Aufiyah, wah Qatadah. Demikian juga diikuti oleh ibu Abbas, Muhammad bin Kaab, Ismail bin Khalid, Sadi, Rabi bin Anas, Atiyya Al Tiyah Al Aufiyah dan Qatadah. Makoli taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam firman Allah Taala, Naza'bihir Ruhul Amin turun kepadanya Ruhul Amin, Ruhul Amin. Alhamdulillah. Apa yang diturunkan itu, itu disampaikan ke dalam hati engkau, lihatku nampak muncirin agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Ruhul Kudus ini. <tuh> juga ayat yang mengatakan tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad langsung ada di dalam hati Rasulullah karena ruhnya itu kan diturunkan dalam banyak cara ya terkadang wahyu itu berbentuk mimpi yang benar ruya shadiqah terkadang wahyu itu berbentuk Jibril datang ya dengan postur Uh, tertentu ya uh, sering uh, justru tidak dalam bentuk aslinya karena memperlihatkan dalam bentuk aslinya itu dalam kasus-kasus tertentu saja. Tapi Jibril umumnya datang dengan memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Ya, kemudian terkadang seperti apa gemericin loceg misalnya. Ya, terakhir juga disebutkan di sini adalah langsung wahyu itu ada di dalam Dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang mengatakan bahwa ala kolbika ini adalah menceritakan tentang satu model, ya, atau satu modus di dalam menurunkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Marwah di Marwah Al Bukhari An Naisata sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu al-hasan bin Sabit min barokin masjid. Rasulullah itu membuat satu mimbar untuk Hasan bin Tsabit di dalam masjid. Jadi ada satu mimbar di dalam masjid ini khusus untuk Hasan bin Tsabit. Kita akan ceritakan nanti. Faqalu yanamihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Allahumma ajid Hassana, ya Allah, kuatkanlah Hasan." Biruhal kudus dengan ruhul kudus, kemanfaah anda dihikat, sebagaimana ia melakukan pembelaan terhadap Nabi Engkau itu. Waktu Rasulullah wa Abu Dawud di Sunanih, waktu Termiti, waktu Al wa Hasan dan ya ini hadis yang sama diriwatkah Abu Dawud dalam Sunatnya dan juga diriwayatkan oleh Termiti dan ini adalah hadis Hasan Sohei. Jadi ini adalah hadis yang kuat, ya, yang menceritakan tentang kasus Hasan yang dibuatkan mimbar di dalam masjid Rasulullah siapa Hasan bin Sabit itu? Hasan bin Sabit ini adalah seorang ahli syair, penyair ya. ahli sastra ya di Indonesia mirip Taufik Ismail nya lah gitu, <gitu. Ya. Jadi ketika orang-orang kures, -orang ketika orang-orang kafir itu kemudian mencemooh Rasulullah dengan sair-sair mereka, membohongkan Rasulullah itu dengan sair-sair mereka, tampil Hasan bin Sabit, membela Rasulullah dengan sair-sairnya. Nah, itulah makanya katakan bahwa miriplah gitu <laughs> di kita itu dengan topik semain mudah-mudahan untuk menguatkan topik semain ya, dengan kekuatan dari allah dengan hujannya. Nah, jadi Nabi kemudian setelah membuatkan nimbar di dalam masjidnya, Rasul kemudian berdoa ya Allah kuatkanlah Hasan bin Sabit ini ya bel Hasan bin Sabit ini kuatkan memberikan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran di dalam misalnya dengan bantuan ruhul kudus. Nah ini ruhul kudus. Nah ruhul kudus itu siapa? Malaikat jibril itu yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Ya jadi luar biasa. Kadir Muhammad siapa di antara kita yang memiliki kemampuan untuk berhujjah, menulis, menyampaikan argumen, gagasan, membela kebenaran-kebenaran Islam maka lakukanlah, ya. Karena sungguh, mudah-mudahan, sebagaimana Rasulullah SAW telah mendoakan Hasan bin Sabit, doa itu kemudian juga berlaku bagi setiap umat, ya Rasulullah SAW yang mampu membalaskan pembelaan terhadap agama ini. Wafisohib ya. ibn Abi Masud dan dalam hadis yang sohie ya, yang diriwatkan oleh ibnu Heba atau dalam hadis, kitab Sahih ibnu Heba diriwatkan dari ibnu Masud. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah bersabda: Inna ruhul kudusi nabathafir rawi, bahwa ruhul kudus beliau telah apa membisikkan, ya sesuatu di dalam dadaku, di dalam hatiku. Anahulatamutanabsun bahwa seseorang tidak akan mati. Hatta stakmilaris kauhaja lah sampai tuntas rezeki dan ajalnya Ya, fatakuhullah maka bertakwalah kepada Allah wajminushaftorab dan baik baiklah di dalam meminta kepada Allah. Nah jadi Habib Ruhimatullah. Hadis ini secara tegas menyebutkan bahwa yang disebut dengan ruhul kudus itu adalah jibril karena siapa ia bertugas untuk menurunkan wahyu-nya kepada rasulullah tidak ada lain kecuali ia adalah jibril anesara dalam hadis ibrahim ini menyebutkan bahwa ruhul kudus jibril ini telah membisikkan atau telah menyampaikan satu kalimat di dalam dada Rasulullah SAW bahwa seseorang tidak akan mati kecuali memang Rizki dan ajalnya sudah habis tidak ada lagi sesuatu yang bisa dia makan tidak ada lagi sesuatu yang bisa dia minum gitu. ya sudah sampai disitu memang tidak ada lagi jatah untuk dia itu Rizki nya Rizki nya tuntas habis pokoknya ya kemudian yang kedua adalah ajalnya ya, masa penggal hidupnya itu memang sudah tidak lagi bisa ya, memungkinkan dia untuk hidup karena apa yang sudah dipatok oleh Allah dalam bentuk ajal itu aja ajal wong la kalau ajalnya sudah tiba maka tidak bisa diakhirkan atau didahulukan oleh karena itu maka jangan risau dengan persoalan ini jangan risau dengan persoalan rezeki jangan risau dengan persoalan ajal tapi yang penting adalah baik-baik di dalam meminta, karena jatahnya itu sudah ada gitu. jatahnya sudah ada, gitu. tinggal baik-baik kita -baik, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadiru ya. kita teruskan satu paragraf lagi istimbalul yahudi pi muha'awalati qatrin Ya, orang-orang yahudi terus berusaha membunuh para nabi, nah ini Wahyulah Zamaqsharihi Kau Nih Taala Azamaqshari mengatakan tentang Firman Allah Taala, "Fafarikan kadhab tum, fafarikan tak tulun. Sebagian kalian bohongkan, sebagian kalian membunuhnya. Indah malamnya kudafarikan khatatul. Nah ini, yang di rumah Makmum itu adalah memang seorang muatasilah, ya tapi satu-satunya kitab karya Mu'tazilah yang dipegang atau dipakai oleh Ahlussunnah adalah Al-Kasyf ini Az-Zamakhsyari. Kenapa? Karena pandangan-pandangan Zamakhsyari <coughs> ya apa perspektif uh, sastra dari Az-Zamakhsyari itu luar biasa. Punya kelebihannya di sini. Karena itu maka dipakainya dalam bidang perspektif sastra kajian sastranya. Nah, di dalam ayat ini kan dikatakan Faridun kerdbtul. Ini film apa bapak ibu? Kerdbtul, film apa? <tuh> <feel> apa? <tuh> berarti, berarti tidak ada sastra <tuh> <Kenapa? tuh> oh, <feel made. tuh> nah ini. Kenapa? Filmadi, filmadi lah yeah. ini. Filmadi, karena tur filmadi, ya. Tetapi disebutkan Faqari kontak tulul fil apa ini? Filafat tulul tapi <tulun> motor <tulun> itu. Jadi filmadi itu tentang sesuatu yang pernah berdiam yang berlalu sudah berlalu. Motor ini sedah atau akan itu. Nah jadi Allah menyebutkan Faqari kuntum makari kuntul takdzib ini disebutkan dalam film mati. Sesuatu yang sudah berlalu. Tetapi tatlul disebutkan dalam fil mudhari artinya adalah sesuatu yang bisa jadi juga terjadi di masa yang akan datang gitu. Mengapa ya dua fil itu disebutkan dalam fil yang berbeda? Di annahu arada bidzalika wasfahu fil mustaqbal aydza. Karena Allah ingin menunjukkan menyebutkan Bani Israil itu juga berusaha untuk membunuh para nabi di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya mereka berusaha membunuh para nabi yang terdahulu itu, tetapi juga berusaha untuk membunuh para nabi dari nabi-nabi yang akan datang. Wa qad qala apa? Film li'annahum hawalu qatl an-nabiy alaihi wasallam bis-sami was Bani Israil itu telah berusaha membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihir dan dengan racun. Itu. Dengan sihir seperti apa? Ya. Ketika Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini kasusnya adalah karena rasul disihir oleh seorang tukang sihir dari Balik, Israil. Ini yang kemudian disebut dengan al nasol Ya sampai Rasul kemudian merasakan sesuatu ya melakukan terhadap istrinya padahal nabi tidak melakukannya. Ya uh, itu adalah pembahasannya pembahasan surat al falaq dan an-nas. Ya, nah ini yang kemudian dengan sihir sehingga pada akhirnya Rasulullah saw sembuh setelah diturunkan surat al falaq dan an-nas itu di mana Rasul membacanya ya dan dengan itu pula lah Allah memberikan kesembuhan terhadap Rasulullah. Yang kedua adalah dengan racun. Waktu kala anis salat wasalam pimaroti mautihi Rasul telah bersabda ketika beliau dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, mazalat aklato khaybaroto awiduni. Apa yang aku makan pada hari khaybar ini terus aku rasakan, ya. Bahat awanun kitoi abhari. Maka ini adalah saat dimana apa uh, tadi apa Ponto? apa uh, yang tadi itu aorta itu aorta ini menjadi putus gitu ya kan ya, darah gitu gitu <laughs> nah ini yang saya yang saya tanyakan tadi bahwa gitu <laughs> ini adalah saat di mana pembuluh aorta itu putus saya contoh wahdal hadis bisoih bukhari wa dan ini adalah hadis yang ada di dalam sahih bukhari dan lain-lain. Apa artinya hadis ini Bapak Ibu? Hadis ini menunjukkan tentang upaya Bani Israil untuk membunuh Rasul Rasulullah dengan cara meracunnya ya. Mirip dengan apa lebih apa yang di apa uh, di Uh, apa yang terjadi dengan Rasul itu adalah mirip dengan si Anida ya <laughs> si Anida <laughs> kenapa pada masa pembebasan Kaiba ya itu kan seorang perempuan atau orang Bani Israel ini menyuguhkan kambing guling kehadapan Rasulullah ya seseorang kemudian seorang sahabat makan dan langsung meninggal ya langsung di tempat meninggal, jadi lebih dahsyat, ya mirip dengan si cyanida itu, gitu. Nah nabi itu sudah memasukkan uh, apa uh, daging dari kambing guling yang diracun itu ke dalam mulutnya, kemudian jibril memberitahu, ya akhirnya kemudian rasul mengepahkan kembali, membuangnya. Tetapi karena ini sudah masuk, ini berpengaruh di dalam diri rasul. Meskipun nabi ketika itu tidak meninggal dunia, ada tiga tahun setelah apa, apa racun itu masuk ke dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus terasa pengaruhnya itu ya terasa pengaruhnya itu sampai kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat dalam sakitnya beliau sadar ya ini adalah saat di mana pembuluh aorta itu akan putus jadi ini adalah salah satu oleh para ulama hadis disebut ini adalah kemujizatannya hadis ya racun ya yang akan terjadi adalah racun itu memutuskan pembuluh nadaurtah itu. Ya, ini yang kemudian disebut di dalam pembahasan apa dalam kajian apa oleh, oleh para medis. Itu orang sering mengatakan atau orang sering menerjemahkan bang yang tidak mengerti tentang persoalan medis ini yang kemudian putus adalah urat nadinya. Bukan itu urat tulang tadi. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa menyambungkan ya jantung ke apa ke, ke, ke, seluruh tubuh ya karena darah itu kemudian di apa disalurkan lewat pembuluh nadi itu itulah yang kemudian saluran pembuluh nabi yang langsung ke jantung ini yang kemudian putus disebabkan karena pengaruh apa racun itu ya jadi karenanya maka para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebagai nabi dan sebagai syahid ya sebagai nabi jelas karena beliau kedudukannya sebagai utusan Allah tetapi sebagai syahid karena beliau meninggal akibat racun dari orang Yahudi itu gitu. tiga tahun Rasul kemudian menderita penyakit yang disebabkan karena pengaruh racun yang kemudian disisipkan disusupkan ke dalam uh, daging kambing pada waktu pembebasan kheiber itu dan itu sampai kemudian meninggal Rasulullah masih merasakannya jadi ini menunjukkan betapa <coughs> bahwa ketika Allah menyebutkan wafari konkadzabtu wafari konkadzabtu ini membenarkan ayat ini ya kenapa disebutkan dalam ilmati kenapa disebutkan dalam ilmu gore karena dalam ilmu dari itulah yang kemudian orang-orang Yahudi terus berusaha melakukan pembunuhan dan sampai hari ini orang-orang Yahudi terus melakukan pembunuhan terhadap umat Islam khususnya adalah para aktivis yang dianggap membahayakan mereka dan setiap hari terjadi itu di Palestina ya. Baik, hatim rahimahumullah Ya, maaf jadi itu hanya satu ayat yang bisa kita bahas Yaitu ayat 87 dari surat Al-Baqarah ini <tuh> Kita masih punya waktu sepuluh jam lagi Silakan kalau ada yang di, silahkan ibu menganggap yaitu tentang takdir. Tentang takdir. Takdir itu ya. uh, baik. saya tidak tahu analisa orang ingetin ya. satu tentang kafir, fasik dan munafik, yang kedua tentang apa takabur ya dan yang ketiga tentang tabdil baik ya <tuh> pertama apakah tiga sifat kufur, fasik dan apa uh, munafik ini berlaku di kalangan Bani Israel ya yang disebut dengan kufur jelas ya karena mereka mendustakan ya. Uh, apa yang uh, apa uh, seharusnya mereka yakini tentang pokok-pokok keimanan kepada Allah Rasulnya kitab ya, kemudian hari akhir ya tentang dan kodat dan seterusnya nah ini ini pasti ya jadi go for, mereka pasti ya karena itu mereka tidak mau menerima kebenaran kenabian Rasulullah SAW itu satu yang disebut dengan fasik itu apa fasik itu artinya adalah perilaku atau perbuatan perbuatan yang digolongkan sebagai dosa khususnya dosa besar dan karena itu jelas ia melakukan penyimpangan ya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya apakah mereka bisa digolongkan sebagai fasik pasti gitu kan lah. karena itu maka faqirun taqdzu mafariqun taqdul ini adalah bentuk kefasikan karena ini adalah bentuk apa uh, penistaan, ya bentuk uh, kemaksiatan, menyalahi ketentuan-ketentuan Al-Qur'an -ketentuan Allah Taala, ya bahkan lebih dari sekedar melakukan maksiat tetapi sampai pada tingkat pembunuhan terhadap putusan Allah dan tidak ada dosa yang melebihi dosa ya dimana seseorang itu membunuh putusan Allah, ya uh, apa uh, itu. <tuh> dalam arti bahwa membunuh utusan Allah adalah sesuatu yang sangat besar, itu maksud saya gitu meskipun kita menyebut bahwa e, yang paling besar adalah syirik gitu, karena ini syirq qalautul munafik ya. nah pertanyaan yang ketiga kemudian tentang munafik ya, yang munafik ini yang harus dilihat kasus per kasus gitu kenapa? karena yang disebut dengan munafikan artinya adalah menyembunyikan kegohuran memperlihatkan keimanan gitu nah kemunafikan itu karenanya maka muncul ketika ingin melakukan ya, perlawanan terhadap da'wah Nabi tetapi dia tidak memiliki kemampuan ya contoh misalnya Abdullah bin Ubay bin Sa'ul misalnya Abdullah bin Ubay bin Sa'ul itu adalah orang yang sudah digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di kalangan Aus dan Fajros Ya atau dikalangan kaumnya, tiba-tiba kemudian muncul profil baru, sosok baru, tokoh baru, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu tahun Nabi Muhammad itu sudah masuk ke rumah-rumah. Tidak ada orang Madinah kecuali mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan kemudian setahun, ya Musab bin Umair dakwah ya di Madinah. Ininya harus tidak ada rumah kecuali sudah ada muslimnya di situ. Kalau tidak bapak dan istri dan anak-anaknya ya bapaknya saja, ya ibunya saja atau anaknya saja. Dan Nabi Muhammad kemudian benar-benar menjadi sebuah atau menjadi idola di dalam waktu yang sangat singkat. Ya popularitas Ibnul Salul itu kemudian lewat itu. Kebencian Ibnul Salul atau Abdul bin Ube bin Salul itu terhadap Rasul sedemikian rupa. Lah ini gara-gara ini ya, dia tidak kemudian menjadi seorang pemimpin nah tetapi apa yang bisa dilakukan tidak bisa tidak ada yang bisa dilakukan ya kecuali mengikuti arus supaya masih tetap juga ditokohkan meskipun tidak sampai para tokoh utama di Madinah itu maka masih mending gitu. masih mending gitu maka beliau kemudian berpura-pura dia berpura-pura masuk Islam juga gitu nah ini yang disebut dengan kemunafikan apakah Yahudi melakukan itu, ya pada zaman Rasulullah mereka tidak melakukan itu, ya karena mereka menyerang Rasulullah terang terangan, memerangi Rasulullah terang terangan, gitu. Mereka kemudian bersekutu dengan apa orang-orang musyrik, gitu dalam melakukan penyerangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu maka terjadi misalnya pada perang Fadl, ya Azal misalnya, kemudian. Uh, terus mereka melakukan upaya-upaya melakukan apa, penyerangan terhadap Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya Bani Pinuko, Bani Nadir, Bani Khayban itu semua itu di, apa, diusir dari uh, pinggiran kota Madinah. dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak sembunyi-sembunyi di dalam apa, melakukan perlawanan terhadap Rasul tapi itu dilakukan secara terang-terangan, ketika terang-terangan itu berarti tidak menafik kan? tidak menafik tetapi persoalan kemudian dalam kasus yang lain, katakanlah misalnya seperti yang dilakukan oleh Abdul bin Sabah misalnya. Nah, Abdul bin Sabah ini sosok orang yang berusaha untuk melawan Islam tetapi dari dalam. Karena itu maka dia berpura-pura masuk Islam, gitu kan tetapi intinya adalah ingin menghancurkan tatanan dakwah yang telah dilakukan oleh berhasil dit, apa, ditanamkan oleh Rasulullah SAW sehingga pada akhirnya kemudian melahirkan apa yang sekarang disebut dengan Syiah ya karena itu maka di dalam literatur banyak literatur Syiah itu disebut dengan Sabadiyah ya merujuk pada Abdullah bin sahabat itu, nah kalau kasusnya ini maka berarti mati gitu. Ya, jadi apa? harus dilihat dari kasus-kasus per kasus. tetapi sangat mungkin kemudian sebagian dari orang-orang Yahudi itu juga memiliki tiga sifat tadi itu seperti misalnya sifat yang ada pada Abdullah bin Sahabat dia adalah seorang badisro'il seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam kemudian apa e, menyimpang atau berusaha untuk e, apa menyesapkan umat dari dalam ya maka berarti dalam kasus seperti Abdullah bin Sabah itu berlaku untuk dia tiga sifat kafir fasik munafik ya. tetapi dalam kasus seperti misalnya Bani Nabiir Bani Fainba Bani Fainukoh maka mereka berlaku dua sifat sifat kafir sifat fasik itu itu satu ya itu ya yang kedua <tuh> Ya. Tentang sifat-sifat orang eh, Bani Israel tadi seperti inat, mukhalafa, istikbar ya, ya. Inat ini disebut di dalam bentuk masdar ya, dan ini adalah menunjukkan tentang eh, sifat ya, eh, yang dialamatkan kepada Bani Israel ya. Oke. Jadi meskipun kita menerjemahkannya adalah eh, dengan bahasa eh, apa E, kata kerja tetapi <tuh> intinya memang merupakan sifat ya. E, persoalan kemudian adalah bagaimana ketika kita menyiasati agar anak ya ketika keengganan, ketika ketidaksukaan mereka itu ketika muncul keakuan mereka itu tidak sampai pada tingkat sifat sebagai sombong. Nah, ini yang kemudian harus kita apa kita ya kita harus hati memang sebagai pendidik baik orang tua maupun sebagai guru kita Nah, intinya adalah ya satu sifat yang ada di dalam diri seorang seseorang baik anak-anak maupun -anak dewasa. Ini terjadi karena hasil akumulasi ya. Kan hadis Nabi itu mengatakan bahwa sungguh ya kejujuran itu mengantarkan pada amal soleh. Innersip kau yang di albir, kejujuran akan mengantarkan pada albir, kebaikan. Ya, bahwa albir roh yang dilajaran dan bahwa kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Bahwa inner rojuna layas dugu wahyutahar provisihi hatta yuta beranggawahi Seseorang itu jujur terus mengupayakan kejujuran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur jadi kata jujur, sifat jujur itu adalah hasil akumulasi dari upaya yang terus menerus untuk berbuat jujur sekali jujur, dia tidak disebut si, memiliki sifat jujur sekali dia berinfak, tidak disebut sebagai orang termawat tetapi ketika ia terus melakukan upaya-upaya itulah maka kemudian dia disebut memiliki sifat itu sifat-sifat negatif juga sama kebohongan itu mengantarkan pada dosa dosa itu mengantarkan pada neraka dan seseorang itu berdusta terus berdusta sampai ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta gitu nah jadi <tuh> kita harus mengajari anak-anak kita anak didik kita supaya ketika ya dia mendapat sebuah sikap, pandangan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya atau kecenderungannya Tetapi kemudian terbukti bahwa ia adalah pandangan yang benar, sikap yang benar kita ajarkan Dari manapun itu harus kebenaran itu data harus diterima itu. Terus itu harus kita ajarkan sampai kemudian muncul keterbukaan di dalam dirinya Ya pada akhirnya kemudian dia akan cenderung ya meskipun harus kritis terhadap sebuah pandangan Tetapi dia harus kita tanamkan bahwa ketika ada kebenaran yang datang ke badannya, Maka kebenaran itu harus diterimanya Kalau ini dibiarkan nih ya, Bibo ya Bapak ini cenderung, ini bisa muncul sikap tak habur itu kalau itu dibiarkan kenapa? karena boleh jadi sikap pertama itu sungguhnya bukan kesombongan. tetapi ketika sikap-sikap semacam itu itu kemudian dibiarkan akan mengkarakter di dalam dirinya akan merasa bahwa itu adalah merupakan sikap yang benar, sikap yang baik sehingga pada akhirnya muncul kesombongan dan pada akhirnya ia akan menutup ya kebenaran-kebenaran yang bisa datang dari orang lain itu. Nah jadi apa insya Allah ketika awal-awal bentuk-bentuk ekspresi anak ya ketika ia tidak suka dengan Pandangan kebenaran yang datang dari orang lain itu mudah-mudahan bukan merupakan kesombongan, tetapi harus ditreatment, gitu maksud saya. Jangan sampai kemudian sikap ini menjadi dianggap benar, gitu. Sikap ini jangan sampai kemudian mengkarakter, karena yang disebut dengan akhlak kesombongan adalah karakter, ya. E, itu yang kemudian definisi akhlak imam atau Gusali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan tabdil, ya. Terkait dengan tabdil, ya. Saya katakan tadi bahwa uh, saya melakukan penelitian terhadap atau mengkaji lah, apa, uh, literatur literatur perbandingan agama. Ya. Uh, ada misalnya uh, saya dulu banyak sekali itu buku-buku berbentuk PDF ya itu yang saya kumpulkan terkait dengan kajian-kajian tentang Yahudi. Kajian-kajian ya. tentang Yahudi. Uh, ketika saya mengkaji apa yang tadi saya sampaikan tentang apa tentang uh, hermeneutika itu membuat saya itu melakukan uh, atau harus membaca untuk banyak sekali literatur, -literatur tentang tradisi hermeneutika di kalangan uh, Yahudi itu dan itu yang kemudian membuat saya mendapatkan banyak sekali literatur dan salah satu literatur itu adalah berjudul uh, apa Alwahyu ya uh, Fit Taurat -inji wa Injil wa Qur'an konsep wahyu di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qurah karena kalau misalnya kita membaca petanya definisi wahyu di dalam uh, apa uh, uh, apa uh, uh, ensiklopedia Britannica misalnya kita akan dapatkan definisi yang berbeda dari wahyu yang kita pahami kalau kita pahami wahyu itu berarti sesuatu yang datang dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi putusan Allah buku itu mengatakan semua ya agama Yahudi apa Taurat terlebih inti Al-Qur'an sebenarnya itu menhadap pada definisi wahyu itu. Tapi ketika misalnya orang Kristen sekarang menyebut bahwa yang disebut dengan wahyu adalah itu firman Allah atau kehendak ya ia kemudian diberikan kehendak Tuhan, kendak Tuhan yang diberikan kepada seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, agar dia, penulis kitab suci itu melakukan pengkajian terhadap apa waktu apa terhadap ajaran-ajaran uh, Tuhan, ya. Kemudian dia mengumpulkan berbagai sumber, menuliskannya. Nah, itu yang kemudian disebut wahyu. Jadi wahyu itu tidak diberikan kepada Yesus itu karena Yesus ya, bukan Nabi bagi mereka karena ia adalah doa karena Tuhan itu karena itu wahyu itu diberikan kepada siapa diberikan kepada para penulis Babel gitu itu penulis Babel pertanyaannya adalah kenapa para penulis Babel itu berbeda satu apa Babel dengan Babel yang lain karena memang masing-masing memiliki tinta yang berbeda. Seorang Lukas memiliki kecenderungan berbeda. Matius, Yohanes dan lain-lain itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Itu mereka kemudian independent untuk memahami mengumpulkan uh, data-data sampai kemudian menuliskannya sehingga yang disebut dengan wakil adalah sebuah apa generja yang diberikan oleh Allah dititipkan lalu kepada mereka itu ini satu contoh gitu kan yang membuat kemudian konsep wakil berbeda dari uh, apa dianggap berbeda padahal semuanya Aslinya salah. Nah, dalam pembahasan buku itu itu kemudian diceritakan tentang bagaimana konsep tahrif dan tabir tidak satu, tidak tunggal konsepnya itu. Itu, itulah tadi yang saya katakan. Terkadang tabir itu ada atau tahrif itu atau tabir itu didasarkan atas motif kesolehan. Gituan. Memang tujuannya adalah untuk apa, mencari gituan kalimat atau makna yang tepat. Karena kalimat di dalam manuskrip itu itu tidak jelas, maka dia berusaha untuk menghadirkan ini deh. Jadi kalau misalnya di dalam buku-buku tulisan atau apa manuskrip tulisan manusia wajar itu terjadi. Tetapi ini kan persoalannya adalah dianggap sebagai wahyu Tuhan itu. Nah, problemnya di situ. Meskipun ada juga motif-motif yang kesengajaan memang, seperti misalnya di dalam Perjanjian Baru ya ketika apa, diharapkan daging babi kemudian ditambah dalam versi Indonesia itu daging apa babi hutan itu <guluh> kata hutan itu sesuatu yang tidak ada pada aslinya itu nah ini yang disebut dengan tabir menyisipkan sebuah simpat yang pada awal babi itu semuanya normal ketika kemudian tidak bisa melepaskan diri dari memakan daging babi disisipkan kalimat hutan gitu. Nah, itu satu contoh gitu ya. Eh gitu. Kreatif. Baik ya, itu saja ya. Saya kira uh, jazakallahu uh, khair ya atas kehadiran dan uh, perhatian uh, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah puasa kita. Kita rawat salat dan seluruh kemudian kita kita